بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي امري وايسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نتعلمه وتعلمنا رب العالمين استفادة الحصائر وتمسك بكتاب الله Surutil jamaah. Amin. Surutil jamaah. Adam takadumil ma'mum. Al Imami fil Makan. Kita menjelaskan tentang salah satu syarat sahnya solat berjamaah. Maka di antara syarat sahnya solat berjamaah. Adam taqaddum al-ma'mum. Ma Hendaknya makmum tidak mendahului. Alal imami seorang imam fil di tempatnya. Jadi ini menjelaskan salah satu syarat adalah tidak mendahuluinya makmum tersebut kepada imamnya dalam tempat ada syarat juga tidak mendahului makmum tersebut atas imamnya dalam gerakan sholat. Ya mungkin nanti akan dibahas. Atau mungkin sudah dibahas. Yang mana di antara syarat sahnya sholat berjamaah tidak boleh makmum mendahului imam. <tuh> makmum akan menjadi batal kalau mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna. Makmum mendahului imam dengan dua rukun sempurna, dua rukun Ya, lebih dua rukun sempurna Maka hukum sholatnya makmum akan menjadi Batal Imam dengan satu rukun sempurna Ah hukun Hukum sholatnya tidak batal Mendahulu imam dengan satu rukun Tidak batal tapi haram Tetap haram Mendahulu imam dengan setengah rukun Tidak batal juga Cuma tetap tidak boleh Mendahulu imam membarangi imam dalam gerakan solat kita katakan tidak batal tapi hukumnya mak makruh. Ini berkaitan dengan tepat. <coughs> yang pertama, kita takut zaman makmum ala imami. Jika makmum mendahului imamnya fil maugir dalam tempat solat, batolat solat tuh inda, inda abi hanifah wa ahmad maka akan menjadi batal solat makmum tersebut. Solatnya makmum yang menjadi batal, tapi tentunya solat imam tidak menjadi. Batal. Akan menjadi batal sholat makmum tersebut. In ibah Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad dan begitu juga menurut Imam Ahmad bin Ambar. Wa qala malik. Tapi Imam Malik mengatakan sholatuhu sahihah. Pendapat mazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya. Sah-sah aja ketika makmum mendahului imam dalam tempat. Tapi tetap dikatakan oleh mereka hukumnya makruh. Dan tidak mendapatkan keutamaan solat berjamaah. Jadi menurut pendapatnya Imam Marik boleh makmum. Lebih maju daripada imamnya. Dan hukum solatnya sah. Berjamaahnya sah. Tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Wali syafi'i Sedangkan menurut mazhab syafi'i ada dua pendapat. Al-jadid. Ada dua pendapat ya. Ada Al-Qadim. Ada Al-Jadid. Al-Jadid al-rajih minhumah. Dan menurut pendapat yang jadid, yang lebih baru. Mazhab al-jadid. Ada mazhab Qoblim, ada mazhab al-jadid. Menurut mazhab al-jadid. ar min huma al-butlan. Yang mana pendapat yang jadid adalah pendapat yang muqtamad. Daripada kedua mazhab. Kedua pendapat. Al-butlan. Hukum solatnya. Batal. Jadi ini maklumnya berarti kalau. Pendapat Imam Syafi'i dalam Mazhab yang Qodim hukumnya tidak batal dan itu sesuai dengan Mazhabnya Imam Imam Malik. Ya, sesuai dengan Mazhabnya Imam Malik yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Jadi gurunya Imam Syafi'i Imam Malik berpendapat tidak masalah, tidak batal makmum mendahui Imam Imam Syafi'i mengikuti pendapat gurunya di awal-awal dalam Mazhab yang Qodim, tapi kemudian beliau mengubah Mazhabnya dengan Mazhab yang Jadid yang mana mazhab al-Jadid untuk Imam Syafi'i dia rubah ketika masuk negeri Mesir. Ya, Imam Syafi'i awal mulanya di Hijaz di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian e, masuk ke Irak dan berguru dengan orang-orang atau ulama di Irak, kemudian juga kembali ke Hijaz, kembali lagi ke Irak, masuk ke Yaman, kemudian masuk ke Mesir dan di situ tinggal mukim di Mesir sekitar 4 tahun dan di Mesir dia mendapatkan dalil-dalil yang baru, hadis-hadis yang baru sehingga membuat beliau ini merubah pendapat-pendapatnya dan menjadikan mazhab yang jadi mazhab yang baru. Jadi semua mazhab yang qadim sudah ditinggalkan oleh Imam Syafi'i dirubah dengan mazhab yang baru. Kecuali beberapa masalah aja yang mereka ulama Syafi'iyah tetap mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i yang Qadim, itu yang muhtamah daripada yang baru tapi cuma beberapa mas masalah masuk yang masukur termasuk pendapat Imam Syafi'i yang jadid, tapi tidak dianggap muhtamah adalah masalah sholat maghrib yang mana waktu sholat maghrib menurut Mazhab Imam Syafi'i yang jadid, hanya sekedar untuk melaksanakan sholat lima rakaat. Ya, lima rokaat. Ini dua rokaat, sholat sunnah, ba'diah. Tiga rokaatnya sholat maghrib. Sama untuk persiapan sholat. Pakai pakaian sama hudu. Itu aja menutup orot. Dengan waktu yang digunakan untuk bersuci. Setelah itu, waktu sholat maghrib akan habis. Itu padahal yang mazhab jadid Bukan mazhab qadim. Tapi murid-murid Imam Syafi'i tetap melihat mazhab yang qadim lebih muqtamad, lebih kuat. Karena ada dalil hadis-hadis yang mungkin tidak sampai kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sudah mengatakan idza sahal hadis bahwa mazhabi kalau itu hadis betul-betul sah betul-betul sahih maka Imam Syafi'i mengatakan itu adalah mazhab mazhabku jadi karena di situ dilihat hadis-hadis yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim maka <coughs> mereka ulama Syafi'ah tetap me me mengatakan yang mu'tamad adalah mazhab yang qadim yaitu sampai hilangnya syafaq al-ahmar Kemudian faedah yang kedua i'tibaru taqaddumil ma'mum ai ala al-imam al-mudir al-mudir bil aqib al-mudir bil aqib huwa fi hajjil qa'im wa kadh raqi i'tibaru taqaddumil dianggap taqaddumil ma'mum dianggapnya mendahuluinya ma'mum dianggap mendahuluinya ma'mum Ay alal imam terhadap imamnya al mudir yang membahayakan artinya yang membatalkan al mudir yang membahayakan yang membatalkan bil akib dengan akib mata kaki uh, dengan apa tumit bil akib dengan tumit huwa itu adalah sihagil qaim bagi orang yang sholatnya berdiri yang sedang berdiri wa kada arraqiq atau yang sedang ruku berdiri baik berdiri untuk membaca Fatihah atau berdiri untuk diiktidal ataupun juga untuk raka' yang ruku'. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya kita kan kita katakan bahwasanya tidak boleh mendahului makmum safi ya yang jadid. Tidak boleh makmum mendahului imamnya. Dan kalau makmum mendahului imamnya akan batal sholatnya. Nah, kapan makmum dianggap mendahului? atau kapan makmum dianggap sejajar dengan posisi imam yang mana kalau sejajar walaupun sholat berjamaahnya tetap sah tapi kan hukumnya makruh tetap sah tapi makruh dan menghilangkan keutamaan sholat berjamaah jadi fadilah berjamaah tidak dapat tercuma itu kalau bersejajar maka posisi sejajar atau dianggap posisi itu sejajar atau dianggap posisi makmum lebih maju dan mendahului imam dengan apa kita melihatnya apa dilihat ujung jarinya? Jari-jarinya apa mendahului jari kaki imam? Apa melihat perutnya? Perutnya lebih maju. Oh berarti mendahului imam kan bisa jadi. Ya, atau mungkin apa aja sudah. Apa tangannya? Atau lututnya? Maka kita katakan yang barusan kita baca. Al-ibroh bil-akib. Yang kita lihat adalah tumit. Jadi yang kita lihat adalah tumit. Jadi kalau tumitnya makmum mendahului tumitnya imam, maka hukum salatnya makmum tidak sah. Tumitnya makmum sejajar dengan tumitnya imam, maka hukumnya makruh, tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Ya, jadi dilihat tumit Oleh karena itu ketika meluruskan sholat, "Sawu shufufakum baina tashwiyatush min tamamissalah." Yang diluruskan Bukan jari-jarinya, tapi yang diluruskan adalah tumitnya. Yang sejajar antara satu dengan yang lainnya itu bukan sejajar jari kaki. Kadang-kadang kan gitu orang-orang disejajarkan jari kakinya, padahal tidak. Yang dianggap lurus atau tidak lurus softnya tersebut adalah tumit mereka. Kalau tumit mereka lurus sejajar, baru itu namanya teswiatu suhu. Itu dianggap sejajar dan lurus softnya. Bukan dilihat tumit, bukan dilihat jari kaki. Jadi mungkin jari kakinya ada yang lebih maju, ya kan? Ada yang panjang kakinya, ada yang kecil, ada yang pendek. Jadi walaupun berbeda-beda, ada yang lebih maju, tidak lurus, tidak sejajar, nama salah. Yang penting tumitnya sejajar. Oleh karena itu sebenarnya tidak diketahui kecuali kalau lihat ke belakang, kan tidak kelihatan. Nah, ya, kalau klia kepingin tahu softnya itu sejajar atau tidak sejajar, tentunya dilihat dari belakang. Oleh karena itu, dulu Sayyidina Umar bin Khattab sampai sampai sampai menyewa orang untuk melihat setiap soft dari belakangnya, sejajar apa tidak dilihat. Kalau ada yang tidak sejajar, ditegur. Nanti kurang maju, ini kurang maju, ini kurang lurus, setiap soft. Ya, kalau Rasul SAW perhatian dengan soft dengan sendirinya dilihat. Karena bertambah banyak makmumnya, maka untuk melakukan itu bagi imam, mengeluarkan waktu kan, nyewa orang. Ini dari betul-betul perhatian beliau dengan sejajarnya dan lurusnya soh. Untuk melihat setiap soh, sejajar atau tidak orang tersebut yang disewa. Jadi yang dilihat berarti dari belakang. Kalau misalnya yang dilihat adalah dari depannya, artinya sejajar atau tidak disejajar, dilihat adalah jarinya, jari kakinya. Tidak perlu nyewa orang, karena bisa dilihat dari depan. Ya kalau misalnya sekarang tidak ada orang yang meluruskan soft yang untuk disewa, maka minimal kalian melihat ke belakang, belakang masing-masing melihat ke belakangnya. Apa sudah lurus dan sejajar tumit kaki kalian dengan yang di sebelahnya atau tidak? Dan lurus dimulai dari tengah. Ya. Patokannya dari soft yang bagian tengah. Ya, jadi nanti dari tengah ke kanan ke kiri itu harus lurus dengan yang duduk atau yang berdiri di bagian tengah soft. Itu patokannya. Karena syofit itu dimulai dari tengah tengah. Jadi ini Al-Ibrah. Dilihat lurus atau tidak lurusnya. Makmum mendahului atau tidak mendahulunya. Dilihat dari patokannya adalah Al-Aqib. Dilihat dari tumit mereka. Jadi misalnya tumitnya. Makmum. ya Misalnya. Sudah di belakang tumitnya imam. Maka sudah cukup dikatakan sah. Walaupun jarinya makmum ini panjang. Mendahului jarinya imam. Tetap hukumnya sah. Ini yang tamat. Ya. Ini kapan yang dilihat tumitnya kapan? Kalau posisi mereka dalam keadaan berdiri atau rukuh berdiri untuk baca fatihah. kiam atau berdiri untuk iktidal. Ya. Atau rukuh. Jadi yang dilihat posisi itu. Nanti sujud rukuh uh, sujud dan julus berbeda. Bagaimana kalau julus? Amal kawit julus, kuat duduk. Amal qaid fabi al-yatay. Sedangkan qaid patokannya adalah dengan al-yatay. Pantat. Jadi kalau duduk. Dianggap mendahului atau dianggap sejajar. Yang dilihat adalah pantatnya. Jelas. Jadi kalau misalnya ya pantatnya makmum. Sudah di belakang pantatnya imam. Maka itu sudah cukup dikatakan sah. Walaupun lututnya bisa jadi kan bisa jadi lututnya lebih mendahului imam tidak masalah yang dilihat bukan lutut ketika duduk tapi yang dilihat ketika duduk adalah pantatnya Al kedua pantatnya Wal bagaimana or, orang yang berbaring ya, ini bagi yang mungkin tidak bisa sholat berdiri dan tidak bisa juga duduk maka sholatnya berbaring dan dia mau sholat berjamaah anggaplah juga imamnya berbaring juga tidur-tiduran gitu sama-sama sakit. Atau sholat sunnah. Sholat terawih. Boleh apa ya tidak berbaring? Kan boleh. Sholat sunnah boleh duduk, boleh berbaring. Yang penting jangan terlentang. Jadi imamnya berbaring, sholat terawih berbaring. Sama-sama berbaring pakai bantal. Gitu. Jadi kita katakan patokannya. Jadi gimana? Ini tadi. Walmutatik bijambi. Dari sisi badannya. Yang penting sisi badannya tidak mendahului imam. Maka sudah dikatakan sah. Ya, tidak dilihat yang lain. Kemudian wafihagil mustalqi. Bagaimana yang sholatnya terlentang. Tidak bisa sholat berdiri, duduk dan juga berbaring. Qala ibn Hajar. Wafihagil ihtimalan. ihtimalani. Ada dua kemungkinan. Qala ibn Hajar al-ibrah fi hibil akib. Kalau terlentang. Ibn Hajar mengatakan patokannya adalah tumit. Sama seperti berdiri. Jadi terlentang. Jadi dilihat. Patokannya adalah tumit. Walaupun ruh biras. Sebaliknya ini berarti kan? Ya, ulama yang selain ibn Hajar mengatakan patokannya adalah kepala. Kepala. Ya, sejajar atau tidak sejajar, mendahului atau tidak menduli. Kalau terlentang maka patokannya ada kepala. Selain ibn Hajar, ibn Hajar mengatakan al-Aqib. Kalau fitufa ibn Hajar ini. Wa mahalum al -akib. Dan apa yang sudah disebutkan fil Aqib Baik itu adalah tumit. Yang patokannya tumit. Kapan patokannya tumit? Berdiri. Ruku atau sholatnya yang terlentang menurut Ibn Hajar. Wama ba'dahu dan setelahnya. Ini tamada alih. Itu semuanya kalau dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau dia bersandar kepada tumid, Orang yang berdiri. Orang yang berdiri bersandar kepada apa? Kan kepada tumitnya. Rata-rata ya. Ya, orang yang uh, duduk ketika duduk untuk tasahud awal, duduk untuk tasahud sani bersandar kepada apanya? Pada pantatnya. Ya, oleh karena itu ini sebenarnya patokannya kaidahnya eh, apa dilihat mendahului atau tidak dilihat sesuatu yang digunakan untuk sebagai sandaran badannya. Kalau duduk sebagai sandaran badannya adalah pantat. Kalau berdiri tumitnya. Ya kan bukan jarinya. Saya so, nanti berdiri pakai jari, kan tidak, ya, ya, bisa saja nanti berdiri pakai jari, boleh, boleh kalau bisa. Tapi kalau nanti misalnya nantinya nanti berdiri, nanti bersandar kepada jari-jari, tidak bersandar kepada tumit, tumitnya diangkat. berarti patokannya adalah jari, karena nanti bersandarnya kepada jari. Ya, begitu juga orang yang uh, solatnya tadi, yang mutajj, solatnya mustalki. Kecuali Mustalki tadi ya. Kalau Mustalki ada dua pendapat tadi, ya. itu dikecualikan mungkin. Pak ini sama ada Allah. Kalau dia bersandar kepada selainnya. wahdahu sendiri. Ka'aswabi il kaim. Seperti misalnya jarinya orang yang berdiri. Jadi bersandar kepada jari-jari. Tumitnya diangkat. <tinyat> Warubatil kaim atau bersandar kepada harubah lutut bagi orang yang sholatnya duduk. Kan bisa. Kan kalau duduk biasanya. Dia bersandar atau menaruh beban badannya pada kedua lututnya. Bukan kedua pantatnya. Pantatnya diang, diangkatkan bisa itu. Kan memungkinkan itu kan? Itu boleh, sholat duduk seperti itu boleh. Maka hukumnya berarti yang dilihat adalah kedua lutut, lututnya. Karena dia bersandar dengan kedua lututnya. Maka yang dilihat adalah apa yang dibuat sandaran. Alal awjah menurut pendapat yang muqtamad. Yang ketiga, al-ibrah, fitakadum al-imam, fil-mawjib binisbah lih al-maktsuatirijuruhu bimaatam ada aleh. Bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai kedua kaki? Kalian kita katakan kalau berdiri tadi kan patokannya adalah tumit. Kalau dia nak punya kaki kan nak bisa. Ya, apa patokannya? Nah, di sini disebutkan al-ibrah fitakadum al-imam fil-mawjib. Apa dia mendahului imam di tempatnya? Bini sebalik maksud arti rijruh. Bagi yang tidak mempunyai kaki. Bima. sama ada ale. Ya kalau dia tidak punya kaki. Dia sandarannya pakai apa? Ya Apa yang dibuat digunakan untuk sandaran badannya. Itulah yang jadi ya patokan. Apa mendahului atau ti? Tidak. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kaki. Kemudian dia pakai pahaknya. Untuk berdiri sebagai sandaran. Ya berarti yang dilihat adalah apa? Kalau dia pakai pantatnya. Ya berarti pantat. Yang dilihat apa? Yang dijadikan sandaran itulah yang dilihat. Kasabatan. Atau dia pakai kayu. Ini mungkin bagi yang pakai uh, kaki palsu. Bagi yang pakai kaki palsu. Misalnya kaki yang palsu tersebut terbuat dari kayu. Atau terbuat dari apapun. Sehingga ketika dia berdiri. Dia bersandar kepada kakinya yang palsu tersebut. Maka hukumnya apa? Ya, hukumnya berarti kaki palsunya itu dijadikan sebagai patokan apa dia mendahului atau tidak? Wafin Mas Lub, bagi yang disalib, bil katif, yang dilihat adalah pundaknya katif. Ya, kalau seseorang disalib, ya disalib ya, tahu kan disalib? Seperti yang Kristen-Kristen, mereka salib, tapi sebenarnya itu bukan Nabi. Mereka meyakininya Nabi Isa, tapi itu ada orang yang dirupakan oleh Allah seperti rupanya Nabi Isa. Kemudian dikira Nabi Isa, padahal Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi Isa masa telanjang, gay gitu kan? Jadi ketika seseorang disalib tangannya dipaku, misalnya kemudian ditaruh di pagar, ya di atas tanah tentunya kakinya, maka patokannya adalah kundaknya. Karena walaupun tetap dalam keadaan seperti itu, wajib tetap sholat. Tetap wajib melaksanakan dalam keadaan apapun, sudah selama masih ada kesadaran, masih ada nyawa, tidak diperkenankan seseorang untuk meninggalkan sholat, apapun keadaannya. ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Alak, wafil mu alak dan bagi orang yang digantung. Jadi kalau orang, misalnya dalam keadaan digantung oleh uh, musuhnya, maka tetap kita katakan wajib melaksanakan solat. Di depannya juga ada orang yang digantung juga, mereka solatnya berjamaah. Jadi patokannya apa? Wafil mu alak bihablin bagi orang yang digantung dengan tali. Bimangki bihi. Sama dengan yang tadi ya. Bimangki bihi. Dengan ya, pun. Hazab. Ila kana. Al maslubu awil mu'allakubu al makmum. Itu bagi yang disalib. Atau yang digantung tersebut. Adalah makmum fakot. Makmum aja. Dunal imam. Imamnya tidak. Ama ila kana masluben. Adapun kalau dua-duanya disalib. Dua-duanya digantung. Awil imam fakot. Atau imamnya pada yasihud iktidabi. Maka hukumnya tidak sah. Untuk bermakmum dengannya salat berjamaah tidak sah. Kenapa? Ya anahutalzamuul iadah karena dia wajib mengulangi salatnya. Jadi termasuk yang wajib seseorang mengulangi salatnya adalah orang yang salatnya dalam keadaan digantung atau di atas permukaan bumi. Mau digantung, mau disalep mau diikat, yang penting dia berada di atas permukaan bumi, kakinya tidak ada di bumi. Itu hukum sholatnya wajib tetap dilaksanakan dan sah cuma wajib diulang. Maka dari segi ini, mereka para ulama mengatakan, orang yang sholat di atas pesawat, maka wajib mengulangi sholatnya. Walaupun menghadap kiblat, walaupun ruku dan sujud normal seperti biasa tetap karena berada di Udara, bukan di atas bu. bumi. Wajib mengulangi sholatnya. Karena sholatnya mereka mu'allak. Ya ini yang dikatakan oleh mereka. Jadi kita katakan bagi yang imamnya disalib atau digantung. Atau kedua-duanya apalagi. Maka hukumnya tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa sholat berjamaahnya tidak sah? Karena salah satu syarat sholat berjamaah imamnya tidak boleh sholatnya diulang. Atau wajib diulang termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah sholatnya imam harus sholat yang tidak wajib diulang kalau sholatnya imam sholat yang wajib diulang maka hukum sholat berjamaahnya tidak sah ya oleh karena itu misalnya di sini suatu waktu tidak ada air kalian tayamum ya kalian tayam tayamum ketika kalian tayamum kalian mau sholat bareng kalau orang tidak mengerti sholat bareng semuanya itu Padahal mestinya tidak boleh kalian sholat bareng, sholat berjamaah, harus sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalian tayamum di tempat yang biasanya ada air, dan orang yang tayamum di tempat yang biasanya ada air itu wajib mengulangi sholatnya. Berarti siapapun yang menjadi imam wajib mengulangi sholatnya. Maka tidak boleh menja atau tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah atau tidak boleh makmum ma bermakmum dengan orang atau dengan imam yang sholatnya wajib diu bula jelas jadi terma ini kok syarat sebenarnya mungkin akan disebutkan juga pada babnya nanti <tuh> yang keempat halau qamal imam minas sujud andai kata imam berdiri daripada sujudnya wa makasal ma'mum fihi tapi makmum tetap berada dalam posisi sujud fihi di dalamnya dan dalam posisi sujud mata قدمت ركبتاه maka akan menjadi maju rukbatah kedua lututnya almu'tamid 'alaiha yang dijadikan sebagai sandaran ala aqibil imam akan mendahului aqibil imam terhadap tumitnya imamnya ya ketika makmum ya ketika imam kan berdiri dari sujud kedua berdiri tapi ada makmum yang tetap sujud masih khusyuk masih baca subhanallah. Masih istighrak. Maka ketika itu. Karena imam posisinya berdiri. Berarti patokannya imam adalah apa? Tumit. Sedangkan makmu ketika itu sujud. Patokannya apa? Patokannya lutut. Kalau yang sedang dalam keadaan sujud adalah lu lututnya. Karena ketika itu bersandar kepada lututnya. Berarti ketika itu. Yang dilihat adalah posisi. Atau yang dilihat adalah tumitnya imam. Dengan lututnya makmum. Eh, bisa jadi. Ini dikatakan bisa jadi ketika itu. Lututnya makmum lebih mendahului. Daripada tumitnya imam. Jelas kan. Ketika makmum tetap sujud. Sedangkan imam berdiri. Padahal makmum tetap sujud. Bisa jadi. tumit, Lutut makmum mendahului tumitnya imam. Dan kalau itu Terjadi. Maka hukumnya sholatnya makmum batal. Sholatnya makmum yang batal. Kalau imam tidak batal. Maka hukum sholatnya makmum jadi batal. Hati-hati. Ini disebutkan di sini untuk lebih hati-hati. <coughs> ini artinya. Mendahului ala akibil imam. Terhadap lututnya imam. Batolat sholatuhu. Sholatul makmum ya. Maka akan menjadi batal sholatnya. Faliuharrir zalik. Maka tulislah. Masalah Ini. And Tulis, jangan tulis aja, tulis tapi dipaham, paham. Maakulihim, padahal mereka ulama mengatakan ina imamatan nisa was tahunna. Bahasanya seorang imam bagi wanita itu berdiri di tengah-tengah mereka. Imamnya perempuan kan berdiri di tengah-tengahnya, dan posisinya sebenarnya sejajar, cuma beda sedikit aja, maju sedikit. Kan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki. Jamaahnya banyak. Dan jamaahnya laki-laki juga. Atau apalagi perempuan. Jadi imamnya. Sholatnya di mihrab. Di tempat sholatnya imam. Kemudian makmum semuanya. Yang ada di sob awal di belakangnya. Kan gitu. Bedanya agak jauh. Yang penting jangan lebih dari 3 zirah. Jangan lebih dari 1 meter setengah. Tapi kalau makmum posisi imam itu sebenarnya cuma sedikit maju. Jadi saf awal, jadi makmum imamnya perempuan wanita yang ya yang bermakmum itu hanya posisinya beda sedikit maju cuma sedikit. Enggak tahu di sini. Ya. Seperti maju sedikit aja kan? Nah, itu yang betul. Jadi maju sedikit aja hanya sekedar untuk diketahui dia imam. Kalau sejajar semuanya hanya sejajar dengan makmum yang lainnya kan tidak diketahui nanti yang mana imamnya. Ini eh, maju sedikit. Ya, artinya, kalau cuma majunya sedikit, terus makmum yang di sebelahnya tetap sujud padahal imam sudah ber, biasanya lututnya mendahului ya tidak? Mendahului daripada tumitnya i, imam yang sudah berdiri. Maka ketika itu dihukumi bah, bata, maka hati ha, hati. Ini maksudnya. Wahana Zakar al Wahed atau laki-laki yang makmum tapi cuma satu. Kalau makmumnya laki-laki cuma satu, imamnya laki-laki makmumnya laki-laki tapi satu. Kan yang makmum satu itu yang laki-laki berdiri di sebelah kanan. Tapi kan jaraknya cuma sedikit. Yang sekiranya yang penting sekiranya jari makmum itu sejajar dengan tumitnya imam. Itu aja. Jadi artinya ada kemungkinan ketika imam berdiri, makmum tetap sujud, maka lututnya mendahului tumitnya i, imam. Akan menjadi bahan-bahan. Anadzakar al-wahid. Kalau makmumnya satu laki-laki, ya gifu ya Akan berdiri di sebelah kanan imamnya. Wa yata'ahhar qalil. Dan mundur cuma sedih, sedikit. Kholafi tufah. Berkata Imam Ibn Hajar dalam kitabnya tufah bi'anta ta'akhir asabi'uhu an akibi imamihi yang sekiranya ya ta'akhir lebih atau berada di belakang asabi'uhu jari-jari kakinya an akibi imamihi daripada tumit imamnya yang penting tidak sejajar apalagi mendahului cuma persis ya, posisinya persis walabuda fi hadhihi suwar asaras maka walabuda maka di sini dikatakan labuda berarti pasti dan terjadi apa itu Ya, daripada contoh yang tiga ini. Minta kaddum rukbatil ma'mum. Dari majunya rukbatil ma'mum. Dua lutut makmum hal Halata sujud ketika. Sujud. Ya. In makasah. Jika tetap sujud. Ba'da imamihi. Setelah imamnya selesai su, Sujud. Jadi hati-hati. Tapi dikatakan di sini. Sumara itu Ibn Qasim. Kemudian aku melihat. Ibn Qasim. Istau Memberi pendapat. Anal ebral bil aqib mutlakon. Bahasanya yang dilihat adalah tumit secara mutlak, tidak membedakan mau duduk, mau sujud, mau berdiri. Yang penting tu tumitnya. Ibin Imam siapa? pak Ibin mengatakan seperti itu. Wah ini tamada Allahyarim. Walaupun dia bersandar kepada selain tumit, tetap yang dilihat adalah tumitnya. Minahwi sujud, misal sujud, ketika sujud bersandar kepada kedua lututnya. Istimad dan bil kuwak. Lahilfil dilihat secara kuat ini takdir kira-kira lahilfil bukan secara pas pasti dan harus wahwamukta doibarot anihaya itulahnya petunjuk yang disebutkan dalam kitab an anihaya Imam Romli. Jadi pendapat ini masih enak, bisa dijadikan sebagai pegangan. Lang kelima lokat zaman makmum ihda dijelahi ala imami. Anda kata seorang makmum mendahulukan salah satu kakinya. Alami imamihi atas imamnya. Wa akhorat ukhrot. Tapi yang satu yang lainnya di belakangnya. Jadi yang makmum ini satu kakinya dimajukan, mendahului kakinya imam. Kaki kanan didahulukan, dimajukan. Tapi kaki kiri tetap di belakang imam. Apa hukumnya? Dibaca dulu. Akhara nabiha imamu atau sejajar dengan imamnya. Apa hukumnya pak ini? Tamada alamukodama. Jika dia bersandar kepada kaki yang dimajukan, yang didahulukan, derro bitifaki iben hajar waromdi, maka membahayakan. Maksudnya membatalkan, akan batal solatnya makmum. Jadi makmum kaki kanannya dimajukan dan mendahului kakinya imam, dan dia bersandar kepada kaki kanannya yang dimajukan. Maka hukum solatnya malum menjadi padat. Walaupun kaki kirinya di belakang kakinya imam, tanpa ada hilaf. Au alal mu atau dia bersandar kepada kaki yang diakhirkan, bukan yang dimajukan. Kaki kirinya yang tidak dimanyukan. yang tidak didahulukan. La yadur biti fakimah. Berarti tidak batal menurut kedua imam ibn Hajar dan Ram. Au alahimah alehimah atau berpatokan dan bersandar kepada kedua-duanya. Kaki kanan dan kaki kiri. Ketika kita berdiri kan normalnya seperti itu. Kita bersantar keberadaan kedua kaki. Durra idin inda ibn hajar. Batal sholatnya menurut ibn hajar. Walam ya durra imam ramli. Dan tidak batal menurut imam. Yang keenam. Lauzakah hal hawa mutakadim alimam awla? Kalau dia ragu, apa dia mendahului imamnya atau tidak mendahului dalam tempat ya? Kahan kana fidul mah? Boleh bisa ragu kan? Jelas dia bisa melihat. Ya, semisal kalau keadaannya ketika itu gelap, fidul matin dalam keadaan gelap. Jadi ketika gelap dia tidak tahu apa le mendahului imam atau tidak. Shohat sholat sah sholatnya. Di anal asal ada Karena aslinya adalah tidak ada sesuatu yang membatal kan kalau dia mendahului itu sesuatu yang meragukan tidak pas pasti. Min surutil jama'ah ada mulhail baynul makmum wal imam. Termasuk diantara syarat sahnya sholat berjamaah ada mulhail tidak ada penghalang baynul makmum wal imam antara makmum dan imam. Ini syarat yang termasuk syarat penting dalam sholat berjamaah. Anda sebutkan kesimpulannya terlebih dahulu. Kadang-kadang <tuh> sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Tapi kadang-kadang sholat berjamaah dilaksanakan di luar masjid. Mau itu di rumah, di kelas, di lapangan, di jalan. Bahkan termasuk mushollah pun juga bukan dianggap masjid. Jadi mushollah pun juga bukan dianggap masjid. Jadi hukum mushollah bukan dianggap masjid. Punya hukum seperti sholat di rumah. Karena hukumnya berbeda jauh. Ya, kalau sholat berjamaah di masjid. Syaratnya. Ada dua. Yaitu. Dia mengetahui. Makmum mengetahui gerakan imam. Makmum mengetahui gerakan imam. <tuh> Dengan apa mengetahuinya? Dengan macam-macam. Bisa dengan melihat secara langsung. Ya, si imam langsung melihat imamnya. Imam Rukuk dia tahu. Karena melihat melihat langsung. Imam Sujud dia melihat. Ya, kan yang di soft awal kan bisa melihat itu. ya Di soft awal bisa melihat langsung kepada imamnya. Imam Rukuk dia tahu. Karena imam ya, bisa dilihat. Atau dia tahu gerakan imam dengan suaranya imam. Bukan dengan melihat imam, tapi mendengar suara imam. Allahu Akbar, dia dehar. Allahu Akbar. ya Yang besok, mungkin ketiga, keempat, sepuluh. Memang tidak bisa melihat imam, tapi kan bisa mendengar. Mau mendengar suara imam secara langsung, suaranya imam tanpa ada wasilah, tanpa ada alat, ataupun Mendengar suara imam melalui alat. ya Seperti sekarang ini pakai mic. Yang pengeras suara. Maka yang penting mendengar suara imam. Atau dia tidak melihat imam. Tidak juga mendengar suara imam. Tapi dia melihat makmum yang melihat imam. Ya, Mungkin yang soft kedua misalnya ya. Soft kedua misalnya tidak melihat imam. Karena di pojok sana. Jadi imam tidak kelihatan sih soft kedua itu. Dan suaranya imam lemah. Tidak keras suaranya. Jadi dia si makmum yang soh kedua ini tidak mendengar suara imam. Dan kebetulan tidak pakai pengeras suara. Maka kita hukumi sah tetap sholatnya karena dia melihat soh yang pertama. Yang mana soh pertama itu melihat kepada imam. Jelas itu. Jadi melihat kepada makmum yang melihat kepada Imam. Jadi patokannya nantinya adalah makmum yang dilihat. Kan dia tidak tahu imam ruku apa tidak. Tidak tahu. Jadi melihat dia, bak, makmum yang melihat ini. Dia lihat. Wah, makmum itu ruku. Berarti imamnya sudah ruku. Oh, makmum itu sujud. Berarti imam sujud. Ini namanya robit. Namanya ini adalah robit, penghubung. Penghubung antara makmum yang tidak melihat dan mendengar suara imam. Jadi penghubungnya, wasilah antara dia dengan imamnya adalah makmum yang melihat I, imam. Atau bukan makmum yang melihat imam, makmum yang melihat makmum, yang melihat makmum kedua tersebut melihat imam. Jelas. Jadi shaf ketiga tidak melihat imam, tidak melihat shaf yang pertama, tapi dia melihat shaf kedua. Ya, yang mana shaf kedua ini tidak melihat imam, tapi dia melihat kepada shaf pertama yang melihat imam. Boleh. Dan begitu seterusnya, terus sampai shaf ke-10 misalnya. Sof ke-10 melihat sof yang ke-9, 9, 9 sof ke-8, terus sampai sof pertama. Sof pertama melihat imam, nyambung. Itu namanya robit. Ini penghubung, penghubung. Jadi artinya yang sof ke-10 misalnya, ya nanti melihat kepada yang sof di depannya. Kalau sof yang di depannya ruku, berarti dia ikut ruku. Yang sof di depannya melihat yang di depannya lagi, terus sampai kepada imam. Jadi mengetahui gerakan imam dengan makmum, dengan sebab melihat ma makmum. Makmum yang melihat imam. Atau melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah ini. Harus syarat ini mutlak. Harus tahu. Karena kalau syarat ini tidak ada. Bagaimana nanti. Mau mengikuti imam. Nanti tidak melihat imam. Nanti tidak mendengar suaranya imam. Nanti tidak melihat makmum. Yang melihat imam. Terus nanti. Mau rukunya kapan? Pikir-pikir ya bang. Gak bagaimana rukunya. Gimana sujudnya ngira-ngira, oh, kira-kira kan belum tentu tepat, kira-kira nanti nanti salam sudah imamnya padahal masih rokaat kedua, kan gitu, atau sebaliknya, artinya tidak bisa nanti mengikuti gerakan imam tidak bi bisa kalau nanti tidak melihat imam tidak mendengar suara imam tidak melihat makmum yang melihat imam, nggak bisa, atau tidak melihat imam tidak melihat makmum yang melihat imam, tapi mendengar suara makmum yang melihat imam, mendengar sama aja. Ini mubaleh namanya kan? Yang menyampaikan suara imam. Allahu Akbar. Allah alam. Ya, dia tidak melihat makmum tersebut. Jadi imamnya tidak melihat, makmumnya tidak melihat. Tapi dia menda. Ini melihat secara mutra. Yang di masjid harus ini. Ya, karena tidak mungkin kena mengikuti gerakan imam kecuali syarat ini ada. Syarat kedua yang di masjid. Sekiranya. Ya. Makmum tersebut bisa berjalan menuju tempat imam dengan jalan yang normal. Dengan jalan yang normal. Sekiranya makmum bisa berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal. Baik berjalan menuju imam itu bisa dia lakukan dengan tanpa membelakangi kiblat ataupun walaupun dengan membelakangi kiblat sekalipun. Tidak nah, masalah kalau di masjid. Sudah. Jadi yang penting syarat keduanya adalah bisa berjalan menuju tempat imam, ya. Baik berjalan menuju ke tempat imam dengan membelakangi, dengan tanpa membelakangi kiblat atau dengan membelakangi kiblat. Yang penting bisa berjalan menuju ke tempat imam dan jalannya dengan jalan yang normal. Jadi misalnya ketika seseorang <tuh> sholat, di mana imamnya imamnya di mana ini semuanya bata atau di tiang ini imamnya di balik tiang yang satunya makmumnya di baliknya lagi di sisi yang satunya yang itu ya tiang besar itu Yang andai kata makmum yang sholat di sisi yang sisi tiang yang satunya akan berjalan kepada tempat imam, bisa apa ndak Bisa. Walaupun mungkin untuk berjalan ke tempat imam, mungkin butuh untuk memberakangi kiblat. Kan butuh memberakangi kiblat itu. Atau bisa tidak memberakangi kiblat kalau di depannya ya. Misalnya kalau di depannya tembok ya, ini masih bisa. Tetap kita katakan ada masalah, Al-Mu'him. Sah-sah saja. Yang tidak bisa ini contohnya apa? Contohnya kalau di masjid ada tingkat. Tapi tingkatnya tidak ada tangganya. <tuh> Jadi kan banyak masjid yang bertingkat. Tapi kita katakan sholatnya sah. Walaupun makmum yang uh, di atas. Itu hukum sholatnya tetap sah. Dan sholat berjamahnya sah. Kenapa? Karena makmum yang di atas ini tetap bisa berjalan normal menuju tempatnya imam. Kan ya? Berjalan normal kan bisa. Walaupun berjalan ke tempatnya imam membelakangi kiblat. Dengan jalan yang normal, dia turun dari atas pakai tangga. Cuma meskilahnya kalau tangganya rusak. Tangganya rubuh. Habis itu dia makmum sholat di atas tangga. Padahal sudah ada tangganya, cukup bisa naik. Ya mungkin sebelum berbukti dia sudah di atas, atau dia mungkin terbang sendiri gimana, Muhyim. Jadi kalau keadaannya seperti itu, sholat makmum yang di atas kita katakan tidak. Kenapa? Karena makmum yang di atas tidak bisa berjalan menuju ke tempat imam. Kan bisa loncat. Tapi Muhammad. tidak, Nor. Mal loncat tidak, Nenek. Karena anda katakan tadi berjalan dengan jalan yang yang normal, jadi hukumnya yang dasar, atau kadang-kadang ada tangga cuma tangganya ini butuh keluar masjid dulu untuk pergi menuju tempat imam misalnya ya, misal ada tingkat masjid yang mana kalau misalnya orang yang di atas akan turun ke bawah bagian bawah masjid, itu butuh turun lewat tangga, yang tangganya ini harus keluar masjid, baru masuk lagi ini tidak dianggap kenapa? karena dia keluar masjid akhirnya Karena kalau keluar masjid maka hukumnya nanti hukum sholat berjamaahnya di luar masjid. Dan itu tidak sah seperti itu. Jadi harus dia bisa menuju ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa butuh keluar dari masjid. Sudah ya. Masjid itu lebih mudah syaratnya. Yang di luar masjid sekarang. Kalau di luar masjid. Maka syarat yang tadi pertama berlaku. Harus makmum mengetahui gerakan imam. Syarat kedua adalah yang tadi juga sama cuma ada beda sedikit yaitu sekiranya makmum bisa berjalan menuju ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa membelakangi kiblat ini bedanya tanpa membelakangi kiblat ini difokuskan ya jadi ketika seseorang yang sholat berjamaah di luar masjid. Dan dia sebagai makmum. Dikira-kirakan. Andai kata dia pergi berjalan menuju tempat imam. Bisa apanda tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Jadi kalau misalnya. Uh, ini. Uh, itu kan ada mimbar itu. Imamnya. Sebelah kiri mimbar. Makmumnya sebelah kanan. Mimbar. Kira-kira. kira kira kalau makmum berjalan menuju tempatnya imam. Bisa pandang. Bisa. Tapi harus membelakangi kiblat. Kan makmumnya gitu. Kan makmum di sisi yang satunya. Andai kata dia mau pergi menuju ke tempat imam. Dia kan harus putar balik. Ya, nah, Ketika dia putar balik. Berarti ketika itu dia membelakangi kiblat. Maka itu tidak cukup. Untuk sahnya sholat berjamaah. Walaupun di musalah ini. Karena bukan masjid. Jadi kalau misalnya dicontohkan seperti itu, itu hukum sholat berjamaahnya tidak sah. Karena apa? Karena dia bisa memang berjalan, tapi kan membelakangi kiblat. Kalau berjalan ke tempat imam, dia putar dulu. Oh, kan bisa tidak belakangi kiblat, mundur, mundur, mundur, mundur. Habis itu majulah, maju lagi, mundur jalan normal, benda. Tidak normal, harus dengan jalan yang normal, tanpa mundur, jalannya harus normal kalau dia normal berjalan ke tempat imam bisa tanpa membelakangi, kalau bisa sah, kalau tam membelakangi kiblat berarti hukumnya tidak sah dan itu syarat yang penting, banyak sekali terjadi sholat berjamaahnya mereka itu tidak sah dari sisi ininya dari syarat ini ya, misalnya e, juga di kamar ada yang sholat di dalam kamar sebagai imam, ada orang yang sholat di luar imam di luar kamar sebagai makmum. Yang pintunya, ya mungkin pintunya ada di belakang. Di belakangnya mak, makmum pintu kamar. Jadi anda kata makmum mau menuju ke tempatnya imam, bisa anda, bisa, bisa. Tapi tetap harus membelakangi, berlad mundur, karena pintunya di depan. Ya, karena pintunya? Di belakangnya. Atau pintunya di depannya. Tapi posisi imam di dalam kamar. Di belakang pin, pintu. Belakang pintu. Yang andai kata makmum masuk ke kamar. Maju. Maju dulu kan. Tidak membelakangi kan. Ketika belok. Masuk kamar. Masuk pintu. membelakanginya ya panda. Tidak. Itu belum dianggap membelakangi. Membelakangi itu. Qiblat di belakangnya dia. Itu belum dianggap. Be. Nah cuma ketika masuk. Kan imamnya di Sini berarti masih perlu beloklah lagi ketika belok ke tempat imam di situ baru membelakangi kiblat. Jadi ya, bisa berjalan menuju ke tempat imam tapi dengan membelakangi kiblat. hukum solatnya makmum ketika itu tidak sah. Yang tidak sah makmumnya kalau imamnya sah sah aja. Jelas itu, ya. Jadi itu yang ee, harus difahami dengan betul karena banyak kesalahan di situ. Jadi bisa mem berangkat atau menuju berjalan dengan jalan yang normal menuju ke tempat imam tanpa memberakangi di dengan jalan yang normal syarat kedua kita sebutkan yang tidak memiliki syarat, contoh-contohnya yang contoh tidak bisa sama sekali menuju atau berjalan menuju ke tempat imam adalah kalau ada penghalang anggaplah Kamar tadi itu contohnya. Ya, kamarnya dikunci kan jelas. sudah Anggaplah posisi imam di dalam kamar itu. Sejajar dengan posisi pintu. Berarti makmum kalau berjalan kan. Bisa kan. ya Tanpa membelakangi. Di belakang sejajar dengan pintu. Posisi imam. Atau lebih maju daripada pin? pintu. Kan bisa. Tapi muskilahnya pintunya. Digembok. Dipaku. Jadi bisa benda berjalan pakai bulldozer atau alat ini bisa tapi tidak nor jadi ada penghalang di situ untuk berjalan ke tempat imam dengan jalan yang nor mal itu tidak sah juga jelas juga demikian syarat yang kedua syarat ketiga tadi ya syarat yang ketiga tidak ada penghalang antara makmum dan imam yang menghalangi melihat imam yang menghalangi melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Ini harus. Jadi kalau di luar masjid, itu harus makmum melihat imam atau paling tidak melihat makmum yang melihat imam. Atau melihat makmum yang melihat makmum yang melihat imam. Jadi kalau syarat ini tidak tidak ada, enggak sanggup lah cuma makmumnya satu antara imam dan makmum ya misalnya dipisah dengan satir tahu satir tirai tabir maka di situ kan namanya satir dari kain kan bisa saja kan makmum berjalan dengan jalan yang lemar menuju ke tempat imam bisa kan bisa tapi di situ satir menjadi penghalang makmum tidak bisa melihat imam maka hukum sholatnya mahmud tidak sah. Jadi kalau misalnya nanti di rumah, ya misalnya, nanti ada ruangan dalam, ada ruangan belakang kan, mahmud imamnya di bagian depan, bagian de ruangan depan, mahmudnya ruangan tengah misalnya. Jangan dikasih satir. Ini banyak kesalahan. Kadang-kadang di mushala-mushala banyak itu. Di mushala ya, bukan masjid. Di mushala banyak, di kasih penghalang antara tempatnya imam dengan atau tempat jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dikasih penghalang sehingga jamaah perempuan tidak bisa melihat kepada imam tidak bisa melihat kepada makmum yang melihat imam itu tidak sah kalau di musholah bukan mas kalau di masjid sah Kenapa? karena di masjid kan tadi tidak disebutkan syarat ini tidak ada disebutkan tadi syaratnya di masjid. Tidak ada penghalang yang menghalangi makmum melihat imam. Hanya syarat tidak ada. Atau syaratnya yang sekiranya makmum bisa berjalan menuju ke tempat imam dengan jalan yang norm. Itu aja syaratnya. Jadi kalau itu di luar masjid itu tidak sah. Jadi harusnya makmum melihat kepada imam. Atau minimal melihat kepada oh, makmum yang lain yang melihat kepada I. imam. Tidak masalah tidak melihat imam langsung tapi melihat makmum yang lain yang melihat kepada imam. Jadi e, artinya apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalau bagian ya, jamaah perempuan, kan kadang dipisah dengan satir. Pisahnya ini dengan dijadikan sebagai bagian kiri untuk perempuan, bagian kanan untuk laki. Ada yang memisahnya bagian depan laki-laki, bagian belakang itu lebih bah, baik. Yang sekiranya tetap tapi makmum perempuan, tetap bisa melihat kepadalah, kepada imam atau kepada makmum yang di depan. Banyak makmum yang di depannya yang melihat makmum yang lain. Yang melihat i, imam. Jadi Itu lebih baik. Daripada kalau sebelah kanan laki. Sebelah kanan pertama juga tidak sesuai dengan aturan soft yang sudah diatur. Kan sudah kita lewati kemarin. Kalau ada jamaah laki, ada jamaah perempuan. Jamaah laki bagian depan. Jamaah perempuan bagian. Jam ah itu yang lebih tepat. Daripada laki bagian kanan. Bagi, perempuan bagian kiri. terus salah itu. Jadi lebih baik ya, kalau misalnya seperti itu tidak masalah. Tapi syaratnya tadi itu. Ya, syaratnya kalau misalnya diatur seperti itu kanan laki kiri perempuan dikasih papan tulis misalnya atau tabir. Yang sekiranya jamaah perempuan tidak bisa melihat kepada imam atau kepada makmum laki-laki yang melihat imam. Itu tidak sah. Jadi caranya bagian depan atau soft pertama bagian wanita, jamaah wanita itu tabirnya dibuka sedikit. Ya dibuka sedikit sekiranya perempuan tersebut yang di depan bisa melihat kepada imam atau laki-laki yang melihat imam sedikit aja, tidak usah buka semuanya. Nanti tidak sah. Akhirnya campur antara laki dengan perempuan. Jadi untuk melihat bukan berarti harus melihat naya. Nanti setelah masolatnya ngliat terus kalau tidak lihat nanti tidak sah. Bukan berarti melihat bukan. Sekiranya kalau mau melihat bi bisa jangan berarti ngliat jangan. Itu syarat yang berlaku kalau di luar masjid. Jadi jangan ada tabir, jangan ada penghalang yang menghalangi untuk bisa melihat kepada imam atau makmum yang melihat kepada imam. Berarti syaratnya ada berapa tadi kalau di luar masjid? Mengetahui gerakan imam, tidak ada penghalang menuju ke tempat imam tanpa memberakangi. Tidak ada penghalang untuk melihat imam tiga ya. Kalau yang di masjid tadi Dua. Jadi kesimpulannya itu. Yang baru kita baca di sini. <tuh> tapi sebenarnya ada syarat tambahan. Yang di luar masjid. Ya, tapi mudah difahami. Yaitu syarat tambahan di luar masjid. Adalah. Tambahan syaratnya kalau di luar masjid. Antara imam dengan makmum. Itu tidak lebih dari 300 zirah. Berapa? Berapa? Berarti berapa meter? 150 meter. ya. Karena satu liru setengah meter. 300 berarti 150 meter. Kalau di masjid tidak masalah. Tidak ada syarat ini di masjid. Makmumnya di depan. Eh, imamnya bagian paling depan. Makmumnya bagian paling belakang. Ya, kalau masjidnya kecil tetap tidak sampai. 150 meter. Masjid besar. Masjid istiqlal. Masjid il haram. Imamnya di Ka'bah di ujung pintu, itu kan jauh jaraknya. Tapi hukumnya sah bada, sah. Yang penting syarat tadi ada. Dia mengetahui gerakan imam, mau suara, mau melihat imam langsung, dan dia bisa berjalan ke tempat i, imam dengan jalan yang normal, ya kan? Ini yang penting syarat ini ada, tidak apa-apa kalau dia berpisah. Ya begitu juga. Ya, be artinya kalau misalnya itu terjadi di luar masjid. Maka hukumnya makmum tidak sah. Di lapangan. Makmum di mana? Ya Imamnya jaraknya jauh. Lebih dari 150 meter. Maka hukum salatnya makmum tidak. Ya. Ini antara makmum dengan imam yang di belakangnya. Imam yang makmum yang di belakangnya. Atau juga antara makmum yang per soft pertama dengan soft kedua. Dan begitu seterusnya soft kedua dengan soft ketiga. Tidak boleh lebih dari. Loh, bukan tiga zirah. Tiga ziro itu untuk mendapatkan fadilah berjamaah, ya. Jangan bingung inti. Kan kemarin sudah disebutkan tiga ziro. Jangan lebih dari tiga ziro. Antara imam dengan makmum, antara makmum sop pertama dengan sop kedua, sop kedua dengan sop ketiga, jangan lebih dari tiga ziro. Itu syarat untuk mendapatkan fadilah berjamaah, bukan untuk sahnya berjamaah. Nah. Jadi kalau misalnya antara imam dengan mak sop pertama lebih dari tiga ziro. Jamaahnya tetap sah yang penting tidak sampai 300 ziro, tapi tidak dapat fadilabar. Begitu juga sof pertama dengan sof kedua lebih dari 3 ziro, jamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan fadilabar. Jadi selama jaraknya tidak lebih dari 150 meter atau 300 ziro, hukum solat berjamaah sah. Yang tidak sah kalau lebih dari 300 ziro, itu berlaku di luar masjid. Itu tambahan syaratnya. Cuma itu kan jarang, jarang orang solat mamu. Di mana? garang kan. Yang pertama, la kana bainal imam wal ma'mum kharijal masjid. Eh, di luar masjid ini ya. Andai kata antara imam dan makmum kharijal masjid yang mereka solatnya di luar masjid, jidrun, ada penghalang yang berupa jidar, pagar. Labab fihi yang tidak ada pintunya. Anggaplah imamnya di dalam penjara. Makmumnya di luar pagar penjara. Yang tidak ada pintunya. Ya hukumnya tentunya jelas. Hukumnya tidak. Karena makmum tidak bisa berjalan menuju ke tempat. Aufihibab musammar. Atau ada pintunya. Walaupun di penjara ya pasti ada. Tapi musammar. Pintunya sudah dipah. Darah. Maka hukum sholatnya batal. Makmum ya. Bukan i. Imam. Kalau sholatnya imam tetap sah. Darah, maka hukum musawatnya makmum batal liman ihi al wasula war rukyah, karena tembok itu menghalanginya menghalangi sampainya makmum usul sampainya war rukyah dan melihatnya, kan tembok tembok penghalang itu menghalangi makmum untuk berjalan menuju ke tempat imam dan juga menghalangi makmum untuk melihat imam dua-duanya kan gitu. Wakala yadur. In kana fihi babun mardud. Tadi kan anak katakan dipaku. Bagaimana kalau ditutup tapi tidak dipaku? Bab mardud, tutup. Pintunya ditutup tapi tidak dipaku. Tidak dikunci, tidak digembok, tapi ditutup. Ya, juga dikatakan sini wa kadza Begitu juga kalau ditutup hukumnya tidak sah. Tutup aja tanpa dipaku ya, tanpa di Paku ya, all oh, subhak. Kenapa kok tidak sah kalau ditutup aja? Kenapa tidak sah? Ah? Apa? Ya bagus. Karena walaupun sebenarnya makmum kalau cuma ditutup pintunya, makmum tetap bisa berjalan menuju ke tempatnya makmum dengan normal. Kan buka pintu aja, buka tetap normal kan? Jadi makmum bisa berjalan. Tapi kenapa dianggap tetap tidak sah? Karena menghalangi makmum melihat kepada imam. Jadi sahnya dari segi itu. Bukan dari segi pintunya. bukan. Jadi dari segi itunya. Jadi kalau misalnya ruangan depan di rumah itu. Dengan ruangan tengah ada pintu. Pintunya ditutup. Maka makmum yang sholat di belakang pintu. Hukum sholatnya tidak sah. Bukan karena tidak bisa pergi atau berjalan menuju ke tempat imam. Tapi karena tidak bisa melihat kecuali kalau pintunya ada kacanya. kaca yang terang, kaca yang tembus pandang. Maka hukumnya sah walaupun melalui kah? kaca. Nah ini awshubak atau cendela. Subak cendela. Jadi antara imam dengan makmum ada cendela. Maka hukumnya tetap kita katakan tidak. Di annal awal yamna arru'yah. Karena yang pertama, yang pintu tadi menghalangi makmum untuk melihat rukyah, melihat kepada i, imam. Wasaniah naulhusul. Kalau cendela menghalangi makmum berjalan menuju ke tempat imam, kan cuma cendela, tidak ada jalannya tempat jalan tidak ada. Jelas kan? Naam ya. intor a arad bil asna wa aliman makmum bintik al imam lam jadur. Kadang-kadang Antara tempat imam dan makmum ada pintu, tapi pintunya dibuka, sah panda. Kalau ditutup tidak sah, ya kan? Tidak sah karena makmum tidak bisa melihat kepada maaf, dibuka pintunya. Ya, ketika dibuka atau anggaplah tabir sekarang ini, tabirnya dibuka. Jadi makmum yang di belakang tabir bisa melihat imam, karena tabirnya dibuka. Cuma di tengah-tengah solat ada orang yang menutup, tutup. Anggaplah anak kecil nggak ngerti atau anak besar tapi bodoh nggak ngerti tutup padahal kalau ditutup sebenarnya kan kalau dari awal terjadi nggak sah tapi ini di tengah-tengah gimana hukumnya apa sama aja ya, sudah dibaca berarti hukumnya lam yajur tidak batal tetap kenapa ya nahuyuta farvidawma layuta farvil tidak karena kadang-kadang Sesuatu tertentu itu dimaafkan jika terjadi di tengah-tengah. Yang tidak dimaafkan apabila terjadi di awal. Anda kata dari awal sudah pintunya tertutup. Anda kata dari awal tabirnya tertutup. tirainya tertutup. Maka itu sudah dikatakan tidak. Sah. Tapi ini terjadi di tengah-tengah sholat. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah sholat akan dimakfuh jika tidak terjadi di awal. Tapi dengan caratan tetap dia mengetahui, makmum mengetahui gerakan imam. Kalau tidak tahu gerakan imam, gimana mana teruskan. Ya, sekiranya imam tidak didengar suaranya. Tertutup pintunya. Makmum bingung kan. Tidak tahu makmum ini rukuk apa tidak rukuk. Sudah rukuk apa belum. Wa mislul bab al-mardud. Seperti pintu yang ditutup tadi. ashtar al-murha. Tire yang diturunkan. Ya itu tadi. Ya. Juga kita sebutkan tadi tire. Ditutup turunkan. Ya, jika terjadi di awal, tidak sah. Tapi jika terjadi di tengah-tengah sholat, hukumnya tetap sah. Wayadur albab al-maghuluk. Tadi kan kita katakan tidak sah kalau antara imam dengan makmum ada pintu yang dimusammar. Yang dipaku. Panen artinya, dipatenkan. Dipatenkan. Jadi kalau ente mau ninggalkan rumah dalam satu tahun, dipaku dulu karena sudah setahun lama. Nanti datang baru di Kan kalau zaman dulu kan pintunya pakai itu. Anak punya kakek Jat Habib Ahmad Bahrun di Madura sana rumahnya pintunya itu besar tinggi. Ya, lebih dua kali lipat daripada pintu-pintu yang ada sekarang. Wadahnya lebih lebih lebar lagi. Dan kalau nutup pintu itu nutupnya, menguncinya, kuncinya itu pakai balok kayu yang besar. Ditaruh, ditaruh di antara kedua pintu. Insya Allah aman dari pencuri siapapun itu. Ngangkatnya aja dua orang itu. taruh. Jadi rumah-rumah kayak dulu ternyata kuncinya seperti itu. Kami sekarang kan pakai kunci ini sudah. Tapi kalau dulu seperti itu. Nah itu yang balok ditaruh di antara kedua pintu itu dipaku. Kalau dipaku itu kan dipatenkan berarti. Maka kalau antara imam dan makmum dipaku pintunya, maka hukumnya tidak. Bagaimana kalau cuma dikunci? Artinya cuma ditaruh baloknya tanpa dipaku. Kalau sekarang ini dikunci, dikun di dikunci. Ya, bagaimana hukumnya? Ini yang disebutkan hukumnya. Uamis uh, mana tadi? Wajud albab almaghluq. Maka membahayakan albab almaghluq pintu yang di kunci bekuflin dengan gembok. Anggaplah engkalasang dengan kunci sekarang ini. Dengan gembok dengan kunci. Adzobah. Oh nah, ha, balok kayu yang ana sebutkan tadi itu barusan itu adalah dzobah. Atau dikunci pintu tersebut dengan dzobah dengan kayu besar. Iftidaan jika itu terjadi di awal. Berarti hukumnya apa? Tidak. Tidak sah. Jadi antara tempat imam dengan tempat makmum ada pintu dan pintunya dikunci. Kalau pintunya tidak dikunci? Sah tidak. Sah tidak kalau pintunya tidak dikunci? Ditutup tapi ya, ditutup tapi tidak dikunci. Tetap sah kalau makmum bisa melihat pintunya ada kacanya, ada cerminnya misalnya. Tapi kalau pintu tidak ada kacanya, makmum tidak bisa melihat kepada imam, hukumnya tidak tidak sah. Ya. Jadi kalau ini tidak ditutup dan dikunci. Maka hukumnya kita katakan tidak sah. Kalau itu terjadi di awan. Wakadzat awaman. Begitu juga di tengah-tengah. Kama fil bayuri. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bayuri. Jadi walaupun di tengah-tengah terjadinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menutup pintu kemudian dikunci. Tadi kan tidak dikunci. Kalau ditutup pintunya tapi tidak dikunci maka hukumnya kita katakan sah kalau itu terjadi di tengah-tengah sholat, tapi jangan dikunci. kalau ditutup dan dikunci, katanya Imam Buyi Juri tadi dikatakan hukumnya tetap tidak sah kalau dikunci. Wa daqaraf ibu surah Karim anahu intoraahol kuhufi asna ihabi oirifile wa alimah binti kalah Imam lamiajur. tapi disebutkan dalam kitab bu surah Karim bahasanya intoraah jika di tengah-tengah artinya terjadinya toroa terjadi sesuatu disebut Holkhuh terkuncinya pintu tersebut fi asnaiha di tengah-tengah solat bihayrifi lel tanpa perbuatannya bihayrifi lel tanpa pekerjaannya wa alimah dan makmum tahu bintikah imam dengan gerakan imam pindah dari rukun ke rukun yang lain lam yazurroh maka hukumnya tidak bah jadi ada dua pendapat maksudnya di sini ada pendapat di pusol Karim ada pendapatnya imam Bayi Juri yang mana dua pendapat ini dalam masalah kalau pintunya di tengah-tengah salat ditutup dan dikunci. Jelas ya? Jadi kalau pintu ini eh uh, Anda sebutkan kesimpulannya antara imam, tempat imam dengan tempat makmum ada pintu. Kalau misalnya pintu itu ditutup dari awal maka hukumnya kita katakan tidak sah. Tidak sah ya. Kecuali. Kalau makmum bisa melihat. Imam. Cuma ditutup. Tapi kalau misalnya pintu itu. Dipaku. Paten. Maka hukumnya. Kita katakan tidak sah. Begitu juga kalau dikunci. Tidak dipaku. Tapi dari aw, awal. Maka hukumnya juga tidak sah. kunci Dari awal sudah dikunci. Walaupun makmum bisa melihat kepada imam ya. Adapun kalau itu terjadi di tengah-tengah. Kalau hanya di tengah-tengah ditutup pintunya. Maka hukumnya tetap sah. Tapi kalau ditutup dan dikunci. Maka hukumnya tidak sah menurut imam Bayjuri. Tapi sah menurut kitab Kusul Karim. Pusing ya. Ketika Allah faham ya. ini masih berbicara kunci biar pusingnya berlanjut jadi insyaallah yang akan datang pusing lagi tapi paham ya insyaallah paham itu penting ya syarat dasar aja yang penting kawaid soha Jadi kalau bisa ditulis kesimpulannya, biar mudah dipaham. Kesimpulannya begini, begini, begini. Jadi nanti tidak lupa, karena seperti ini nih perlu murajaah sedikit, mutolaah sedikit. Kalau tasawuf kan enak. Kalau tasawuf nggak pakai mutolaah kan, nasihat, cerita, nggak pakai mutolaah itu kan. Kalau mutolaah pun ringan, majelas-majelas sambil mutolaah bisa. Tapi kalau fikir sambil mutola sambil majelas, ya mutolaannya dah mah, dah masuk. So. Makanya uh, Habib, uh, Ahmad bin Zainal Abidin pernah suatu waktu dilihat oleh Habib Abdul Hadrat, kok kayaknya pusing kepalanya, nyalah, tidak konsentrasi. Maka ditanya oleh Habib Abdul Hadrat, ini kayaknya tadi malam ini mau rojaah ya? Iya, kok, kok tahu? Karena lihat nanti pusing. Jadi nanti meruja afrikih berarti tadi malam. Afrikih yang rumit-rumit. Bisa membuat orang. Tapi kalau tasawuf, barit. Kalau ilmu tasawuf, mendinginkan. Tapi dua-duanya sesuatu yang H, harus. Sekarang yang faedah keberapa? 5. Faedah al-hamisah kana sallallahu alaihi wa sallam ya adri. Berkata di sini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa mengucapkan la adri aku tidak mengetahui. Jadi nabi sendiri tidak semua pertanyaan dijawab tidak. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh nabi SAW. Dan nabi mengatakan la adri atau wallahu alam. Oleh karena itu dalam taklik disebutkan di sini fil ihya dalam kitab ihya Lama su'ila Rasul Sallallahu alaihi wa Ketika ditanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat di muka bumi. Fil ardi di muka bumi. Wasariha. Dan sejelek-sejelek-jeleknya. Kholah. Nabi Sosa mengatakan. La Atri. Nabi menjawab. La adri. Tidak tahu. Ketika ditanya ya Rasulullah. Tempat yang paling jelek di muka bumi apa? Nabi mengatakan la adri. Ya Rasulullah tempat yang paling mulia apa? Rasulullah juga mengatakan la adri. Hatta nazala alaihi Jibril, sampai datang kepada beliau Jibril alaihissalam. Fasaalahu kemudian Jibril bertanya, ya eh, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Qala la adri. Jibrilnya malah juga tidak enggak tahu juga. Ila an a'lamahullah azza wajal. Kemudian sampai diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala anna khairal biqa sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi al-masajid adalah masjid-masjid. Wasaraha al-aswab dan paling jeleknya adalah pasar. Jadi kalau ente bersumpah wallahi ana besok mau ke tempat yang paling mulia di muka bumi. ente bisa terlepas dari sumpah. Kalau ente apa? Ke masjid. Anak nazar. Seumur hidup anak. Anak tak mau pergi ke tempat. Yang paling jelek di mukabung. Berarti tidak boleh pergi ke. Ke pasar. Karena itu dikatakan. Sejelek-jelek tempat yang ada di mukabung. Kenapa. Antara masjid dengan pasar. Tentunya jauh berbeda. Masjid orang beribadah. Solat. Baca Quran. Baca zikir. Baca Qur'an, belajar, kan gitu. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau pasar sebaliknya, tak ada yang tidak harus Al Quran di pasar, baca kitab ihya di pasar, istiqosah di pasar, kan ada. Jadi artinya apa? Pasar itu membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan masjid membuat seseorang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang di masjid pastinya godaannya berat. Orang yang di masjid godaannya berat. Tapi orang yang di pasar, di mal-mal, tidak -mal, ada godaan kalau kita bisa katakan kan. Untuk keluar dari pasar, dari mal. Malah godaannya untuk tetap lama di situ. Kerasan kayaknya kalau ada di mal, di pasar itu. Sejam dua jam itu tidak terasa. Yang terasa yang nunggu, ya kan? Yang nganter itu yang terasa. Jadi kalau perempuan biasa seperti itu kan. Tapi kalau di masjid, tapi gara-gara tidak sabar lebih ngeliat jam. Wah, kapan bubarnya ini? Kapan selesai wiridnya ini? Begitu. Tidak betah, kepingin cepat keluar. Itu sebenarnya sifatnya orang munafikan gitu. Ya, bukan kalian, orang lain. Kalau munafik tidak betah di masjid. Munafik itu kalau di masjid seperti burung yang dalam keadaan disangkar. Bahkan bukan hanya disangkar, kata Rasulullah SAW. Yang sudah mau keluar dari sangkar tinggal hanya satu kaki yang tersisa. Tinggal satu kaki yang masih kecantol. Yang berusaha untuk mengeluarkan tinggal satu kaki itu. Kira-kira berusaha betul apa tidak untuk keluar. Nah, orang yang munafik sifatnya seperti itu. Kalau berada di masjid keapaan keluarnya. Cepat keluar dari masjid. Tapi orang mukmin di masjid seperti di kebun. Kebun yang indah. Kebun yang indah. Bukan kebun panas jelek. Juga. Indah hijau. Kerasan betah. Ada teh di situ. Ada minuman makanan. Betah kan? Orang yang muslim, kalau di masjid seperti di kebun, nikmat dan terhibur. Di masjid senang, terhibur. Tidak ingin keluar dari masjid. Ya, bagaimana Nabi Sula'an begitu? Nabi selalu di masjid. Ngajar di masjid. Jamu tamu di masjid. menerima tamu di masjid. Nasihati di masjid. Ngatur strategi perang di masjid. Sambil ikhtikaf, ibadah, semuanya di masjid. Jadi waktu-waktunya kebanyakan Nabi di masjid. Ya, rumahnya pun tidak jauh dari mas, masjid. Jadi perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid luar biasa. Jadi ketika di masjid seseorang ingat kepada Allah. Sebaliknya di pasar orang di pasar biasanya lupa sama Allah. Apa biasanya ingat sama Allah? Di mal-mal itu. Anak kalau di masjid kok tidak ingat Allah, tapi kalau di mal kok ingat Allah ya. Itu kan jarang. Malah yang biasa, kebanyakan kan kembali kan di masjid ingat Allah. Di pasar di mal tidak ingat all, makanya sampai diberikan pahala yang besar bagi yang mengingat Allah di pasar. Kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa Taala di pasar dan membaca zikirit la ilahailladulazharika lahumulku la alhamdulillahiyuhiyoyumit wa wahwaalaqulisa'iqadir, itu pahalanya seribu seribu derajat, seribu seribu pahala dan seribu seribu penghapusan dosa. Bayangkan alaf alaf. -al dan raja alaf alaf ajar wa alaf alaf mawfirah yang disebutkan itu di waktu di mall atau di pasar ya yang dibaca wirid itu itu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahumul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir akal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan biasanya pergi ke pasar, ke mall apa enggak kalau terpaksa nanti pergi pasar bisa dapat pahala, kadang-kadang sebagian salah masuk pasar cuma maksud dan niatnya hanya membaca zikir ini karena masuk pasar bukan untuk membeli menawar barang, tidak tapi untuk mendapatkan keutamaan zikir itu ketika dibaca di pasar la ilahya wahdaulah wa lahumulku walahulhamdu yuhyi wa yumitu wahwa hayun layamud biadhe alkhair wa wa ala kulli shay' hadir. Saya akan pernah ketika Imam Juned kalau tidak salah Imam Juned melihat iblis. Dan iblis itu dilihat oleh Imam Juned dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Dalam keadaan telanjang bulat. Nah, usah dibayangkan. Jadi Iblis dalam keadaan teranjang bulan. Jadi ketika dilihat dalam keadaan seperti itu. Imam Juned berkata. Tidak malu ente ya Iblis. Anda tidak malu sama manusia. Anda hanya malu kepada orang-orang yang berada di masjid. Hanya-hanya malu kepada orang-orang yang berada di masjid. Yang di masjid Fulan disebutkan masjid Fulan. Imam Juned bangun dari tidurnya. Pergi ke masjid yang dimaksud. Dan ternyata di situ orang-orang sedang belajar. Sedang baca Quran. Sedang baca zikir. Itulah iblis malu kepada mereka. Kak. Kalau orang-orang yang di pasar, di jalan. Oh iblis tidak mah. Malu. Ya, jadi artinya kalau orang di pasar itu jadi sungkan. Dan bahkan iblis susah. Mau menggoda orang yang di masjid susah. Makanya kan pernah. Sekelompok orang berada di masjid belajar. Mutola'ah. Diskusi tentang ilmu. Iblis menggoda. Ayo, itu berhenti. Tak usah diteruskan. Pulang. Di pasar sana berami. Banyak barang-barang baru. Diskon-diskon. Banyak promo apa. Biasanya kan tertarik. Kalau orang yang tidak kuat imannya. Ya, ketika digoda dengan pegodaan seperti itu. Mereka tetap istiqomah. Belajar meneruskan mutolaahnya. Setelah kala Iblis sudah tidak ada jalan untuk menggoda mereka. Iblis memfitnah antara dua orang di pasar. difitnah satu dengan yang lain sampai saat bertengkar. Ya berantem. Ketika mereka berdua berantem, orang-orang teriak kepada orang yang berada di masjid. Ya jamaah, orang-orang yang di masjid. Itu loh. Ada orang yang berantem. itu Keluar semuanya. Tujuan Iblis tercapai. Iblis menginginkan mereka bubar daripada belakang. Jangan cara apa? Menggoda, memfitnah antara dua orang sehingga mereka yang berada di masjid menjadi buhuk baru itu tujuan iblis. Jadi yang ada di masjid pasti godaan untuk keluar dari masjid banyak itu. Diingatkan ini, diingatkan ini, ya ke, disuruh apapun yang membuat dia keluar daripada masjid ataupun ibadah yang lain mau oh, masjid atau dia sedang mutlalah itu godaannya banyak. Coba diante nonton sinetron coba, godaannya ndak banyak. Mungkin barang tidak ada goda, tidak ada godaannya satu jam dua jam ndak ada. Tapi kalau baca Quran baru buka. Kepinginnya, majlisnya. Kepingin, minum, kepingin. Kepadaannya banyak. Ya, iblis selalu seperti itu. Maka dikatakan di sini. Ya, bahasanya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid. Dan sejarah-sejarah tempat yang ada di muka bumi adalah apa? Yang ketujuh. Apa yang keenam? Kenam. Wala ba'duhum. Kam bila adri ajaban mustafa. Berapa kali Rasulullah SAW menjawab dengan la adri mustafa an-nabi Rasulullah SAW. Kata atahul wahyu. Sampai beliau diturunkan kepada beliau Wahyu Wa illa waqafa. kalau tak Nabi Sosabjiem tidak menjah. Yang ketujuh suila meratan as Sabi rahimuhul taalaan mas alatin. Imam Sabi Sa suatu waktu suatu kali pernah ditanya tentang satu masalah. Apakah la adri? Kemudian Imam Sabi Sa mengatakan la adri. Anak tidak tahu itu. Jawabannya apa? Wa kalulahu mereka mengatakan kepada beliau. Ala tastahimin ka di kala ajri? Ya Imam? Ya Syekh. Tidakkah kamu malu kamu mengatakan aku tidak tahu masalah itu? Wa anta Irak. Padahal kamu orang alim yang berada di kota i yang ada di negara Irak. Orang alimnya orang Irak, tapi kamu kok bilang tidak tahu ditanya tentang satu masalah hukumnya apa kamu menjawab tidak tahu. Ndak tidakkah, tidakkah kamu malu? Faqala. Beliau menjawab Innal malaika alaihimu salatu wassalam. Para malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Aksar adaban wa ilman. Lebih banyak adabnya dan lebih banyak ilmunya. Minna daripada kita. Walam tastahi min kau Dan mereka, para malaikat. Tidak malu dengan ucapannya. Subhanaka. La ilmalana illa ma'alam. Ketika itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, kan? Awal mulanya ayat ini. Ya, diciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Ketika diciptakan Nabi Adam, mereka tahu. bahwasanya keturunan Nabi Adam ini, hanya diciptakan di dunia, bisanya cuma maksiat. Bisanya merusak kerusakan Maka, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya manusia itu jangan dikira hanya bisa merusak. dan tidak punya kelebihan, bahkan manusia bisa malah lebih unggul, lebih mulia daripada malaikat sendiri. Apa yang dilakukan oleh Allah sebetulnya Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam. Wa allama Adamal asma'a kullaha, ثم عرضهم على الملائكه فقال Ambiuni di asma'ihaulai yang kuntum shah, yang subhanaka la ilmala na ilma alam tara enda ke atas Jadi ketika Nabi Adam diberi oleh Allah seperti ala ilmu, padahal ilmu di sini sebenarnya bukan ilmu agama, ilmu asma', ilmu nama-nama. Itu gunung, itu bintang, ini kursi, ini rumah, ini matahari. Ilmu-ilmu itu aja. Jadi Nabi Adam diajari ilmu itu. Kemudian Allah berkata. Ya, kepada malaikat-malaikat. Ya, wahai malaikat. Coba kamu sebutkan itu apa, itu apa, ini apa. Mereka tidak menjawab. Nabi Adam ditanya. Ya Adam, itu apa? Nabi Adam malam ya. Jawab. Ini, ini, itu, ini. ini Sebutkan semuanya nama-nama. Tapi malaikat hanya mengatakan. Ya Allah kami tidak mempunyai. Ilmu illa ma'alam tanah. Jadi malaikat mengatakan ya Allah kami tidak punya ilmu malaikat ini yang adabnya lebih banyak, yang ilmunya lebih banyak, yang ibadahnya pun lebih banyak. Tidak ada bandingannya dengan kita kita ini. Kok kita yang kayak gini wajah kayak gini tidak seperti malaikat kan gitu? Dan ilmu pun e, kadang ingat, kadang lupa. Ya, doaif doaif kadang terus, kadang tidak naik kelas. Takut tahu-tahu kita mau jawab pertanyaan yang dilemparkan kepada kita. Ya, artinya harus lebih hati-hati. Ha? Maka itu jawaban. daripada malaikat Inal Maraka Adham Aksar Adam muwain memina walam tasdhimikoriha suhannah kalain manana ilma alam. Dan itu juga menunjukkan akan kemuliaan il. Kalau Nabi Adam ketika Allah SWT mem memberikan kepadanya ilmu asma, dengan itu Allah men Perlihatkan kepada malaikat. Bahasanya Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Padahal ilmu asma. Ilmu nama-nama benda saja. Bagaimana kalau ilmu itu adalah ilmu agama. Afal ini pinter fikir, pinter tasawuf, hafal ini, hafal itu. InsyaAllah lebih mulia daripada malaikat. Saat sebelumnya apakah dengan kita melakukan solat tasbih bisa menghapus dosa-dosa kita? Bahkan dosa besar yang kita lakukan. Karena ada hadis yang mengatakan bisa menghapus dosa besar. Dan apakah hukum itu benar? Memang diantara keutamaan solat tasbih adalah menghapus dosa. Tapi anda juga tidak tahu apa itu disebutkan menghapus dosa besar. Yang anda tahu tidak disebutkan dosa besar hanya disebutkan dosa apapun atau dosa sebanyak apapun yang kamu lakukan maka akan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu Wataala walaupun banyaknya dosa kamu itu seperti buih yang ada di laut nah, itu yang disebutkan dalam hadis sholat tasbih yang anda tahu ya jelas jadi kalau yang dosa besar sebenarnya tidak bisa terhapuskan kecuali dengan taubat tidak bisa dihapuskan kecuali dengan tidak taubat, tidak terhapuskan. Atau bisa dengan al-Islam. Orang kafir masuk is. Maka dosanya diam. Walaupun dosa berhubung. Atau juga haji. Termasuk yang menghapus dosa besar adalah haji. Kalian haji, maka ketika pulang dari haji. Kalau hajinya diterima. Maka Allah s.w.t. akan menghapus dosa-dosanya. Yang kecil, begitu juga yang besar. Itu aja. ya Islam, taubat, Islam. Begitu juga al-hajj. Selain itu, yang dihapus oleh amalan-amalan tertentu, itu adalah dosa-dosa ke... Ya Ustadz, bagaimana hukum sholatnya wanita yang sholat di lantai dua? Padahal di lantai pertama semua, semuanya makmum laki-laki. Di lantai kedua, padahal di lantai pertama... Semuanya makmul laki-laki. Ini biasanya terjadi di masjid pada saat sholat itu. Apa sah sholatnya wanita tersebut? Sahab anda? Hukumnya? Sah. Tidak ada bedanya. Mau laki, mau perempuan yang di atas. Yang penting yang di atas. Bisa berjalan menuju tempat imam. tanpa Dengan jalan yang? Normal. Maka hukumnya sah. Mau laki, mau perempuan. Apa syarat mubale? Mubale yang mana ini masuk? Ah, oh, mubaleh uh, menyampaikan suara imam mungkin. Apakah orang yang tidak ikut sholat boleh jadi mubaleh? Boleh, boleh yang mahu jadi mubaleh orang yang tidak sholat boleh. Yang penting jangan robet ya. Jadi penghubung untuk menghubung antara makmum dengan imam. Kalau penghubung antara makmum dengan imam bukan menyampaikan suara imam, bukan mubaleh, robet. Maka hukumnya harus orang yang sholat. Ya, hukumnya harus orang yang sholat. tidak boleh orang yang tidak sholat, Jadi, termasuk kalau kalian misalnya bagian dalam, makmumnya bagian depan, bagian tengah kalian, maka di tengah-tengah jadikan ada orang yang sholat di tengah-tengah, yang orang itu bisa melihat kepada imam, tapi harus syaratnya orang itu, orang yang sholat. Apakah yang kalau mau balai menyampaikan nama masalah? Apakah orang yang tidak ikut sholat boleh jadi mubalek? Atau orang yang haed bermaksud memberitahu jamaah layaknya mubalek? Itu boleh. Kalau hanya mubalek tidak apa-apa. Tapi tetap dia harus ee, syarat yang lain tadi. Menuju ke tempat imam juga di isa ya. Pertanyaan yang ketiga. Ustaz jika misalnya ada makmum di sholat ke-10. Ia tidak dapat melihat imam yang dapat melihat makmum yang melihat imam. Ketika melihat makmum yang di depannya rukuk, dia ikut rukuk. Tapi rukuknya dia bersamaan dengan bangunnya imam. Sedangkan, rukuk, sedangkan ia rukuk belum sempurna membaca fatihah. Apakah ia termasuk yang harus mengulang sholatnya? Jika misalnya ada makmum yang berada di sholat ke-10, ia tidak dapat melihat imam. Tapi dapat melihat makmum yang melihat Ya jelas. ketika melihat makmum yang di depannya rukuk, dia ikut rukuk tapi rukuknya dia bersamaan dengan bangunnya imam dari mana dia tahu? kok tahu bang, rukuknya dia bersamaan berarti dia bisa melihat imam rukuknya dia bersamaan dengan bangunnya imam berarti dia tahu Sedangkan ia rukuk, belum sempurna membaca fatihah. Nah, apakah ia termasuk? Yang penting ya, kalau sudah ada penghubung, yang penghubung ini melihat imam, atau melihat makmum yang melihat imam, maka penghubung itu dijadikan kedudukannya sebagai imamnya. Paham? Jadi dia tidak boleh mendahulunya dalam tempat, tidak boleh mendahulunya dalam gerakan. Sama seperti kedudukannya imam. Jadi seakan-akan dia imamnya padahal dia bukan imam. Cuma penghubung aja. Tapi kedudukannya sama dengan penghubung. kedudukan i Ya rabana tarah ya di annana